Jadi artis begitu banyak cat di tubuhnya satu di rambut satu di kuku satu di alis satu di betis satu di tangan yang lain di punggung ia seperti pameran berjalan. Stephanie resah hobinya resah segala cara pernah ia coba coba pantai coba santai coba tobat coba obat segala obat pernah ia coba. R&D Warhol buat video di jalan tol Mobil lewat, tronton lewat, presiden lewat, Prabowo lewat, FPI lewat, MUI lewat, dosen katakan What the hell is this? Stephanie bilang ini reality kampus tak lama datang teman lamanya yang dulu pernah terlibat kasus masalah Jode dan Rlas Mereka idola saya Stefani gamang, bukan kepalang Besok diajak ikut pameran garis di tangan Ia terawang, apalagi yang harus dimakan Molit di tangan, ia buak. tentang resa, tentang nasib walau waktu tinggal sehari Stefani maju demi anarki Statement Stephanie, aku tegaskan eksistensiku, aku temukan jati diriku di antara instalasi dan sebotol intisari. perbulan kolektor datang ia tawar karya Stephanie Stephanie bingung tentukan harga ia telepon dr Oihong Jin tak disangka dokter katakan sesuaikan dengan harga bensin <musik>